Masmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyi. Masmur bagina, mamu ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian sepuluh tali, dan dengan gambus, dengan iringan kecap. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan. Dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui. Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libano. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan. Itu benar bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya.